Mitra bisnis, kemarin Kwi telah menuturkan bahawa ia dan rekan-rekan sesama mahasiswa yang di masa konfrontasi memperebutkan Irian Barat bekerja sebagai intelijen untuk kepentingan Indonesia di negeri Belanda, benar-benar mendapat proteksi dari pemerintah Indonesia, sehingga saat aksinya diketahui oleh aparat Belanda, hingga terancam untuk diusir, pihak pemerintah langsung mengklaim. Kwi beserta rekan-rekannya sebagai pegawai kudetaan yang secara langsung memperoleh imunitas atau kekebalan diplomatik, hingga... Bisa terus melanjutkan studinya di Belanda. Dan untuk melanjutkan bahasan atas resiko yang dihadapi sebagai agen intelijen, segera kita berbincang dengan Kwik Yandi. Baik Pak Kwik. Jadi Bapak melihat proteksi tidak hanya diberikan kepada top agen intelijen ya Pak? Iya, pasti. Ya, oh iya iya, itu yang yang yang mengetahui banyak rahasia. Ah uh, yang yang yang lebih ruwet lagi kan double agent. Agent yang tinggi tinggi itu banyak yang double celaka. Jadi untuk kepentingan duit dia saling tukar menukar informasi. Nah, pada saat Bapak aktif di pemerintahan, Bapak merasa dimata-matai oleh mantan menteri keuangan kita yang sekarang menjadi pejabat bank dunia. Apakah itu termasuk tindakan penyelamatan bagi seorang agen? Oh, kalau itu sih terang dong, terang. Ya urusannya bukan urusan spionase terang-terangan aja dilaporkan. Saya rapat dia waktu itu sekretaris Dewan Ekonomi Nasional, lalu saya merekapitalisasi bank yang bertentangan dengan prinsipnya IMF. Nah, dia mengatakan itu bertentangan dengan letter dan intent, tidak peduli karena menurut saya, saya yang benar kok itu. Lalu, uh, tiga bulan kemudian saya harus melakukan kunjungan kehormatan. Menterinya Larry Summers ketika itu debutinya yang sekarang Menteri Keuangan, Tim Keitner. Itu saya bisa dimaki-maki oleh Larry Summers. Waktu saya, tanya, dia mengatakan Anda selalu melawan IMF selalu. Kan? Bu, coba bisa disebut yang konkret, dia nyebut itu. Kebijakan rekapitalisasi bank yang saya tidak menurut formulanya AMF. Dari mana dia tahu kalau nggak dari Sri Mulyani itu? Lantas apa hanya itu presiden yang Bapak alami? Banyak, banyak evidences seperti itu. Lu, lu kok tahu, lu kok tahu itu. Jadi banyak itu itu tidak perlu itu tidak perlu tidak perlu spion itu pokoknya orang yang berkuasa di sini salah satu bayar aja. Demikian kikianggi. Beni Rahmadi, Pas eva.